Allahu minash-shaitanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahü Rabbi al-alamin. Wabihi nasd'aeynu ala umurit yawad'in. Thumma salat ve salamu ala sheyid al-ambaia ibn murshalin. Sheyidina wa habibina wa shafiina Rohimakmu Allah, camiha, ah, Masjid Jamiat Kuta Malang yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, melanjutkan pembicaraan pada tema Birul Baliten. Ini adalah menempati pada posisi yang terakhir. Yang Insyaallah setelah ini nanti akan berganti bab lain yang pertama menyambung apa yang telah disampaikan dalam beberapa paragraf sebelumnya bahwa orang harus berbakti kepada kedua orang tuanya lebih-lebih kepada ibunya Karena, di dalam kitab ini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, waqt warotat atharun fi zatri Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang betapa bahayanya berani kepada kedua orang itu diantaranya adalah hadis Yang diriletkan oleh Imam Bukhari Dari Abdillah ibnu Umar Kola Kola Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Minal kabairi Al isyroku Billah Wa uku walidaini Wa qutlin nafsi wal yamini Al humusi Setengah diantara Dosa besar itu adalah perbuat syirik kepada Allah lalu kemudian berani kepada kedua orang tuanya membunuh manusia dengan tanpa ada alasan dan bersumpah tetapi dalam kategori dusta Wa fi sakhaini an Abdullah ibn Umar Diriwayatkan dalam kitab Bukhari dan Muslim Dari Riwayat Abdullah ibnu Umar Kola Kola Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Minalkabairi Shatmurrajuli Walidayhi Diantara sebagian besar Dosa-dosa Dosa-dosa besar Diantara sebagian dosa-dosa besar Itu adalah Misoi, apa itu? Mencaci seorang anak kepada kedua orang tuanya. Wakalu ya Rasulullah, wahal yastim rojulu walidayhi. Apa mungkin ya Rasul, kalau orang itu sampai hati mencaci? kepada mengumpat kepada kedua orang tuanya na'am kata rasul betul yasubbu ar-rajulu fa yasubbu abahu wa yasubbu yaitu yang dimaksud bahwa apabila seseorang itu misoi atau mencaci Kepada Orang tua maksudnya begini Jadi Ada seorang Mengumpat Kepada orang lain Maka ketika ia Mengumpat kepada orang lain itu Maka Orang yang diumpati Mesti dia mangkel Lalu kemudian bales mengumpat Kepada si Anak atau orang itu dan juga kepada kedua orang tuanya. Jadi efek balik daripada perbuatan ini, kalau kalian misalnya sampai membuat orang lain kurang ridho hatinya, tidak suka, menyebabkan ia ghodob atau marah, maka sesungguhnya efek marah itu juga akan kembali bukan kepada kalian, tetapi adalah juga kepada kedua orang tua kita. Ini makna hadis ini. Kesimpulannya apa untuk sementara saya katakan bahwa hadis ini begitu mudah untuk diterjemahkan, akan tetapi penerjemahan yang secara lebih komprehensif maksudnya kalau di dalam satu keluarga terjadi ketidakharmonisan maka salah satu diantara sebab utama adalah dipicu akan adanya perilaku dan perbuatan yang tidak membuat dalam keluarga itu senang satu sama lain artinya apa? keharmonisan di dalam rumah tangga adalah karena terjadinya komunikasi yang baik keharmonisan dalam rumah tangga adalah semuanya ikut andil oleh sebab itu Hadis yang disampaikan oleh Abdullah Ibnu Umar tadi menegaskan bahwa termasuk dosa besar adalah seseorang apabila mengumpat kepada kedua orang tuanya yang pada hakikatnya Bukan secara langsung, karena tidak mungkin kita ini rega untuk mengumpat kepada orang tua. Tetapi adalah kita mengumpat orang lain, orang lain itu balas mengumpat kepada kita. Lalu kemudian, bukan hanya kepada kita, tetapi adalah juga kepada keluarga kita. Jadi kalau misalnya ada satu tradisi misalnya, Anta bahlul. Bapaknya begitu. Wah, anda tolol. Maka orang itu akan membalas. Anta wabuka wajaduka kulluhum bahlul. Gitu kan. Wow. Jadi balasan itu kadang-kadang ditimpahkan lebih kejam daripada apa yang kita umpatkan kepada orang. Inilah yang harus dijaga. Karena apa? karena yang demikian itu bisa mengakibatkan perilaku agresif dari orang lain. Yang kedua, berani kepada orang tua diletakkan nomor dua setelah sirik. Padahal perbuatan sirik itu adalah perbuatan yang paling besar dosanya. Lalu menguruti kepada yang ketiga adalah membunuh. Itu setelah berani kepada orang tua. Baru yang keempat adalah. Apa? Yaitu sumpah akan tetapi sumpahnya sumpah dusta. Umpamanya begini. Wallahidham demi Allah. Saya itu nggak nyuri sama barang sampeyan. Atau wallahi Saya inilah orang yang patut Didengar suaranya Wallahi Saya bersaksi bahwa si anak ini betul Wallahi Bahwa orang itu tidak pernah bersalah Dalam hal ini Ungkapan-ungkapan wallahi Kalau di dalam hatinya terkandung satu dusta maka itu adalah termasuk sumpah yang dusta. Nah, ini menempati urutan yang keempat di dalam kategori sebagai dosa besar. Nah, dosa besar itu seperti apa? Dosa besar itu dosa yang selalu dia ada ancaman yang luar biasa di hari akhirat. Lalu kemudian dosa besar itu hanya akan bisa terhapus manakala orang tersebut bertaubat. Jadi umpamanya telah berlaku dolim kepada kedua orang tua, lalu kemudian kita ini sudah menjalankan dosa besar. Lalu kemudian kita ini dalam hati, Udahlah nanti sama orang tua, kapan-kapan saja saya itu akan minta maaf. Biasanya minta maaf sama orang tua itu setahun sekali. Nah, tradisinya pada hari raya misalnya seperti itu nah, kalau seumpama sebelum hari raya dan kemudian belum minta maaf kepada kedua orang tua yang didolimi tadi maka dia mati dalam keadaan apa? Allah waduk Allah marah karena apa? Ridullah fi ridul walidain wa fi suhtil walidain bahwa Allah itu yaitu tergantung kepada ridulnya kedua orang tua sebaliknya gudubnya Allah atau bendunya Allah itu adalah sangat tergantung kepada bendunya orang tua jadi kalau orang tua bendu orang tua gudub orang tua marah kepada kita Allah juga akan menurunkan alam Jadi di sini tidak ada satu tingkatan yang disejajarkan dengan Allah kecuali adalah orang tua. Dalam konteks bahwa kita tidak boleh menyakiti kepada kepada kedua orang, orang tua. Ma'asirul muslimin hadis lain mengatakan Riwayat daripada Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha muti'an lillahi fi walidayhi, asbaha lahu babani min al-jannah." Barang siapa yang dia seharian taat, Ngabukti berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka seharian itu juga yang namanya pintu surga terbuka bagi dirinya waingkana wahidan fawahidan jadi kalau kita taat kepada kedua orang tua, maka pintunya yang terbuka ada dua kalau kita taat kepada salah satu maka kemudian pintunya ya satu, jadi disinilah untung kalau orang itu masih punya orang orang tua, nanti Ada keterangan yang bisa menjelaskan mengapa secara sosiologis, secara psikologis bahwa begitu penting berbakti kepada kedua orang tua itu. Dan apa pandangan para ahli psikiater yang uh, nanti akan membahas uh, bagaimana jika keluarga itu tidak harmonis. Salah satu di adalah dipicu ketidakharmonisan antara hubungan anak dan orang tua. Wa qala rajulun Wa in dzalamahu wa in wa in Maka dikatakan, "Wa man asbaha asyan lillahi fi walidaihi asbaha lahu babani maftuhan minan nar." Maka sebaliknya barang siapa yang berani Kepada kedua orang tua Membuat orang tua itu marah Tidak ridho Kalau dua-duanya Dibuat marah Maka seharian itu terbuka pintu neraka Dua pintu sekaligus terbuka Tapi kalau misalnya membuat tidak ridho Kepada yang salah satu Maka satu pintu neraka Masih terbuka Ini apa? Jadi punya orang tua itu sesungguhnya begitu mudah, andai kata kita itu ingin mencari ridho dari Allah dan begitu mudahnya ketika kita ingin apa menghadang godapnya Allah. Maasirul hadirin, hadis itu ditegaskan lagi karena loh bagaimana ya Rasul kalau orang tua itu memang membuat kita ini marah. Misalnya Zolim, dalam ukuran Zolim itu misalnya tidak adil luung sama anak-anak. Punya dua anak, yang satu dikasih, yang satu tidak dikasih. Misalnya anak laki-laki karena dia sayang atau anak perempuan lebih sayang, maka kemudian dia lebih dekat. Maka efeknya seorang anak bisa saja berani kepada kedua orang tua. Nah, wa'indolamahu. Sekalipun kedua orang tua itu zolim kepada kita. Jadi, penegasan ini berarti merujuk kepada ketidakseimbangan antara apa yang menjadi kewajiban kita dengan posisi kita sebagai anak Dibanding dengan ancaman Allah kepada kita sekalipun hanya sedikit perilaku kita yang menyebabkan kedua orang tua marah. Maka bagian yang terakhir ini dari riwayat Imam Bayaki. Setiap dosa Allah siap mengampuni kapan saja kecuali dosa yang diperbuat karena berani kepada kedua orang tua. Ini luar biasa ini. Wa innahu yaj'alul li fil hayati qobdal mawat Jadi karena dosa kepada orang tua itu azabnya enggak menunggu setelah mati. Tetapi adalah di kala hidup itulah azab Allah akan dijatuhkan. Nah Makanya seperti yang saya katakan beberapa minggu yang lalu 10 orang kaya di Indonesia ketika diselidiki lepas dari apa agamanya Ternyata 10 orang kaya itu menjadikan apa resepnya satu Aku jadikan orang tuaku sebagai raja Maksudnya apa? Kepada raja atau pada penguasa Itu kalau kita bawahnya kan sangat taat Sangat tunduk Sangat tunduk umpamanya. Nah kamu jangan pergi Itu sama dengan ketika pimpinan itu Tidak memberi izin kita Pergi dari kantor Minta izin terus tidak diberi Ya tidak jadi kita itu pergi. Oleh sebab Yang demikian itulah Maka gitu, Peran Orang tua sangat, sangat kuat sekali Dalam hal bahwa Ia bisa membukakan pintu surga Tapi sebaliknya pada saat yang sama Juga bisa membukakan pintu neraka Sehingga apa? Di dalam hadis yang singkat lagi dikatakan Ja'arujul ilan nabi kolainna abiyah taji ilamali Nah, saya ini Berbaik-baik sama orang tua Orang tua itu sesungguhnya Dia itu Ingin minta hartaku Misalnya Ada anak Lalu kemudian setelah dia kerja menjadi kaya Orang tuanya yang dulu membiayai Kemudian karena sudah tidak Bekerja atau pensiun Maka kemudian menjadi miskin Nah dekatnya kepada si anak Adalah hanya ingin mengurangi hartanya. Kola, kata Nabi, kalau memang kamu berpendangan seperti itu bahwa kalau nanti dekat sama orang tua, orang tua akan menghabiskan hartamu. Apa? Jawabnya Nabi, anta wa li abika. Kamu itu dan harta yang engkau miliki adalah milik bapakmu. Jadi ini penting Untuk dijelaskan Kenapa? Karena Bukankah yang menjadikan kita ini Bisa hidup seperti yang sekarang ini Juga karena jasa orang, orang tua Kita tidak sekolah Disekolahkan Kita tidak bisa mengaji Diajari mengaji Lalu kemudian kita ingin keperguruan tinggi Dibiayai Kita ingin kerja Orang tua juga yang akhirnya Dia harus repot kesana kemari Mencari pekerjaan bagi si anaknya Loh Begitu anak sukses Kemudian Anak tidak berbalas budi Atau membalas budi kepada kedua orang tuanya Ini satu hal yang sangat luar biasa Kalau sampai terjadi Di dalam orang yang beragama Islam Maka sesungguhnya Sungguh amat celaka Oleh sebab itulah maka Mari kita muhasabah Barangkali hidup kita Belum enak Barangkali hidup kita Belum sebagaimana orang-orang yang lain Mungkin Meskipun yang kita lakukan sama Kerja juga sama Lalu kemudian kita juga sama-sama Misalnya melakukan Ritual, ibadah Puasa ya puasa, salat ya salat Zakat ya zakat Tapi hidupnya kok tidak enak Coba lah, coba Perhatikan Mungkin, mungkin Kita ini belum Membuat orang tua kita rindu. Oleh sebab itu, pada penjelasan yang lalu, Ada adab bagaimana cara muasaroh kepada orang tua ketika orang tua itu sudah tidak ada. Salah satu di antaranya adalah mendoakan. Yang kedua adalah apa? nepung sanak. Jadi kita itu mendatangi orang-orang yang dulu sering didatangi oleh orang tua kita. Kita nyambung silaturahmi. Siapa kawan-kawan ayah kita, ibu kita? Kalau tidak, maka siapa anak mereka? Maka kita datangi. Nah itulah cara diantaranya salah satu bagaimana berbakti kepada kedua orang tua ketika sudah tidak, tidak ada. Maashirul muslimin dis yang lain menjelaskan inna auladakum min adiyabi kasbikum faqulu min amwalikum jadi sesungguhnya makan harta hasil kerja anak ini adalah sebaik-baik makanan maksudnya apa Jadi kalau orang tua sudah tidak bisa bekerja, alias sudah tua, yang bagus itu ya apa? Ya makan apa yang diperoleh oleh anak. Oleh sebab itu kembalinya harta apabila orang tua sudah tidak bisa bekerja, maka kewajibannya kembali kepada anak harus menghidupi keluar keluarga. Laidi lu kadang-kadang itu tegana punya utang 300.000 itu ditagih padahal itu tinggal ibu saja orang tuanya yang laki-laki sudah tidak ada kok tega ini karena apa Likusuri fahmihi anitdin, karena tidak paham tentang bagaimana ajaran agama terutama hadis yang mengaitkan inna auladakum min atyabikas bikum Sesungguhnya apa yang dihasilkan daripada anak-anakmu itu adalah hasil kerja yang paling baik untuk engkau ikut makan bersamanya. Ini artinya apa? Mempertegas tadi bahwa apa? Nah, e, anta wa maluka li abika. Jadi hadis yang pertama menjelaskan posisi anak. Eh anak, kamu itu Dengan harta yang engkau miliki sesungguhnya adalah milik ayahmu. Yang ini seolah-olah mengatakan, Wahai Bapak, kalau sama anak jangan malu-malu. Kenapa? Karena sebaik-baik makanan yang engkau makan itu adalah diantaranya makanan yang dihasilkan oleh hasil pekerjaan orang tuang Jadi di sini penting ya, dipahami. Maksirul muslimin. Kalau kita tinjau dari sebuah kajian, yaitu apa kriteria family atau keluarga yang uh, yang kokoh itu? Maksudnya begini, keluarga kokoh itu manakala keluarga di mana masing-masing anggotanya itu saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Yang ayah merasa memiliki anak, yang anak merasa memiliki ayah. Ternyata, hasil studi, you know, yang dilakukan oleh Profesor Nix, Stinet, dan Profesor John, ini disono. Gitu. You know. Di sebuah negara yang agama islam tidak menjadi mayoritas seperti di Indonesia. Kenapa dilakukan demikian? Karena mungkin bisa jadi bahwa karena longgarnya nini ini agama lalu benar-benar dicari pola. Ya apa ya, keluarga yang kokoh, yang kuat itu seperti apa? Ternyata yang pertama adalah syarat bahwa Sebuah keluarga itu menjadi kokoh Manakala Satu kehidupan Beragama Adalah nampak Dalam keluarga itu Jadi ini menjadi Tiang penyangga utama Keluarga kokoh itu adalah pertama agama Nah kita yang beragama kok kemudian Keluarga itu Misalnya bapak membenci Anaknya, ibu membenci Ayahnya orang tua sering cekcok misalnya agamanya sampai di mana ini pertanyaan yang harus kita jawab sebab sekali keluarga itu adalah broken home maka kemudian anak akan menjadi apa ada 40% kenakalan anak itu dipicu oleh ketidakharmonisan keluarga Jadi percuma kalau kita misalnya rajin beribadah, rajin puasa. Ya bukan percuma sih, ya istilahnya itu memang anjuran. Tetapi alangkah indahnya itu, kalau itu dibarengi dengan keluarga yang harmonis. Nah, kenapa? Selanjutnya pada poin yang kedua, keluarga yang kokoh itu adalah Keluarga yang masing-masing Memeluangkan waktu Untuk berkomunikasi Nah bagaimana kalau keluarga itu Misalnya Bapak kerjanya Sebagai pelaut 35-30 ada 22 bulan Baru pulang nah, Sekarang kan ada alat komunikasi Canggih itu Bisa menggunakan telepon Bisa menggunakan apa dan sebagainya Ingat Jangan sampai anak itu merasa kesepian. Kenapa? Karena ternyata anak balita itu lebih membutuhkan ibu daripada ayah. Tapi ketika anak usia 6 tahun sampai kemudian usia 13 tahun, ini ternyata kebutuhan anak kepada peran kedua orang tua, ya ayah, ya ibu itu sudah seimbang. Tapi ketika anak sudah usia 18 tahun, 14 sampai 18, maka ternyata kehadiran ayah, eh, kehadiran ayah lebih diperlukan oleh anak daripada ibu. Nah, maka jangan heran, kalau yang punya anak masih 8, umum 7, atau umur apalagi masih di bawah 5 tahun. Ini orang tua yang terutama yang bapak ini ya, hanya sebagai apa ya, Umpamanya rumah itu ya emper lah. Nah, kita ini juga pelengkap penderita. Kenapa? Dipelengi sama ibunya saja sudah takut. Apa-apa? Karena apa? Ditolong oleh ibu. Mau makan, ibu. Mau minum, ibu. Mau tidur, ibu. Itu wajar. Tapi semakin mandiri, anak kemudian Perlu kepada figur ayah. Dia mencari ayahku itu siapa sih? Wah. Ayahku ternyata orang terpandang. Arah ayahku pedagang yang jujur. Ayahku adalah seorang pemimpin partai. Ayahku seorang ustad. Itu mulai tergambar. Disitulah kemudian figur. Yang kemudian diidolakan oleh anak. Kepada ayah semakin lekat semakin lekat. Sebaliknya ketika ayah tidak berperilaku baik, tidak cukup membuat bangga kepada si anak, maka kemudian dia frustasi. Apalagi ditambah pendidikan ibu yang kurang mengerti, punya anak mulai dewasa, lalu tiap hari dia diajak gosipin ayahnya. Wah, kamu itu jangan seperti ayah kamu. Dua plek kerja umpamanya Bapak seperti itu. ini ini sangat berbahaya sekali. Bob apa? Sebab pada usia yang semacam itu atau usia-usia antara 8, 9, 10 itu dia mencari figur. Lah kalau men figurnya itu ganti ke metalika, tokoh-tokoh yang ada di televisi, sinetron itu kan sangat berbahaya nanti untuk pendidikan ke depannya. Oleh sebab itulah maka di sini perlu ditegaskan Hasil penelitian, penguatan atau mana diantara ke, ke keluarga itu disebut dengan kuat. Ya. Manakala yang ketiga adalah mempunyai pola komunikasi yang baik. Jadi setiap kalimat yang dikeluarkan oleh orang tua ketika berkomunikasi antara ayah dengan ibu itu direkam. Sejak kapan? Sejak anak itu masih belum bisa ngomong. Bapak apa rekaman dalam pita memori anak ini akan keluar nanti ketika dia sudah dewasa atau setelah dia bisa berbicara. Oleh sebab itu, jangan sampai di depan anak. Sekalipun kita itu marah. Walaupun kadang-kadang juga sangat sulit yang demikian itu dilakukan kontrol diri ini sangat penting jangan sampai mengeluarkan kalimat yang didengar oleh anak direkam oleh anak itu tidak baik kenapa? karena dia nanti akan berperilaku demikian itu maka bisa jadi secara teoritik keluarga yang baik atau anak yang baik mesti adalah dari keluarga yang baik-baik sebaliknya Anak yang tidak baik, salah satu diantarnya dipicu oleh keluarga yang kurang baik Meskipun tidak jarang anak yang tidak baik adalah sesungguhnya dari orang tua atau keluarga yang baik-baik Tetapi prosentasenya lebih sedikit Yang keempat adalah keluarga yang bahagia Keluarga yang kuat itu adalah keluarga di mana masing-masing anggotanya anak kepada kakak Adik kepada mbak, ayah kepada ibu, gitu. Nah, suami kepada istri dan seterusnya. Memiliki rasa saling menghargai. Jadi anak itu kalau sudah usia-usia 12-13 sudah sensitif itu. Kalau diomongi sudah mulai tersinggung. Kalau cara ngomongnya tidak betul. Sementara orang tua masih menganggap usia dia seperti usia anak-anak. Inilah yang kemudian memicu terjadinya disharmoni dalam keluarga anak karena diureng-ureng, diureng-ureng, disalah-salahkan, lalu kemudian diomelin, dan seterusnya. Nah, Akhirnya timbul kebencian, tapi pada saat yang sama dia tidak bisa menghilangkan ketergantungan kepada orang tua. Oleh sebab itu maka kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan Membenci sepenuh hati tetapi tetap tersenyum simpul Akhirnya terjadilah split personality Dan ini adalah akan sangat memungkinkan si anak berperilaku misbehavior di luar rumah Selanjutnya yang kelima adalah memiliki keterikatan yang baik dalam keluarga sebagai sebuah kelompok jadi negara ini sesungguhnya kalau dari perspektif keluarga bisa diselesaikan dengan semua hirup piko semua persoalan-persoalan korupsi, ketidakjujuran lalu kemudian perilaku-perilaku yang menyimpang dan sebagainya itu bisa diatasi apabila ke masing-masing unit terkecil anggota masyarakat dalam negara yaitu keluarga itu menjadi baik maka tidak heran kalau kita ke kampung masih ada itu satu kampung itu kalau pas marib TV itu dimatikan sampai sholat isya masih mati kenapa? masing-masing orang tua ke musholat, ke masjid, baca Qur'an, habis sholat, sampai isyak. Habis isyak, lalu kemudian makan malam, baru setelah itu, anak disuruh belajar, lalu kemudian baru ada itu, Baru TV itu dihidupkan, lalu kemudian dengan seleksi yang tepat, yaitu dengan acara-acara yang baik saja, yang menurut kriteria usia anak itu. Masih ada. Tapi sebaliknya di kota-kota, Karena kehidupan tadi itu sudah begitu kompleks masalahnya. Kadang tidak jarang ibu baru masuk rumah ketika sudah jam setengah tujuh. Ayah jam setengah sepuluh. Anak jam empat sore sudah sampai. Akhirnya apa? Main game. Lalu bentuk ayahnya datang. Dia sudah capek langsung ke kamar. Tidak komunikasi. Besok pergi pagi-pagi. Ah, anak juga pergi ke sekolah. Akhirnya apa? Tidak ada komunikasi yang baik. Nah, Sesungguhnya pesan-pesan agama tanpa dilendingkan atau dibumikan you know, dengan perangkat ilmu pengetahuan itu tidak akan terjadi dengan sebagaimana harapan pesan itu, yaitu membentuk ahlak yang baik. Maka pesan agama baru akan berarti dan akan menjadi baik, manakala pesan itu bisa diterjemahkan dalam konteks Di mana masing-masing bisa dipahami sesuai dengan tuntutan kondisi dan situasi sekarang. Jadi kalau sekarang itu ada orang tua misalnya, mengharamkan anaknya, tidak boleh nonton TV, sudah tidak bisa. Kenapa? Itu akan hanya mengakibatkan anak mencuri-curi. Tidak boleh komunikasi dengan HP. Dia kemudian hanya mencuri-curi. Maka bagaimana menanamkan nilai keterbukaan komunikatif, Boleh nonton, dibatasi, boleh pakai HP, tapi kemudian keperluannya untuk apa. Gitu. Jangan masih kecil, karena kaya dibulikan HP Android S6, gitu, yang harganya 3 juta. Lalu apa oleh anak tadi dibuat untuk nonton yang macam-macam. Orang tua tidak punya kontrol bagaimana mekanisme menghentikan pornografi, Yang bisa diiklankan dan bisa dilihat melalui internet Yang itu adalah bisa dibuka melalui situs-situs yang bisa diakses melalui hp tadi Padahal ada kontrolnya hmm. Tapi anak sekarang canggih-canggih Selanjutnya Yang terakhir adalah Keluarga yang hebat, keluarga yang kuat, keluarga yang bahagia menurut studi you know? You know? Yang dilakukan itu tadi pertama yang terakhir adalah jika ada masalah maka masing-masing atau kepala keluarga mampu menyelesaikan dengan positif dan konstruktif. Jadi bukan karena akunya kadang-kadang kita juga tidak salah ya orang yang kerja itu ya ayah. Punya ini, punya itu, hasil kerjanya ayah. Ayah itu kadang-kadang bisa bersikap agak-agak sedikit arogan... ...mengatur, menentukan apapun yang ada di rumah. Sampai, eh kamu jangan pakai sepatu itu. Sepatu itu dipakai khusus hari minggu. Eh kamu jangan pakai. Bisa sampai sedetail-detailnya itu kemudian di, dikendalikan. Nah, ketika ada masalah... ...sepanjang yang namanya ayah yang berwibawa tadi ada mungkin ngikut tetapi ya sami di depan ayah dia bisa mundu mundu iya ayah itu iya ayah tetapi di belakang bisa jadi dia adalah protes oleh sebab itu penyelesaian konstruktif dan positif artinya melibatkan proses musamarah yang di mana masing-masing dihargai pandangannya Cara menghargainya seperti apa. Jadi anak jangan selalu hanya disalahkan, tapi sekali-kali puji dia ketika menjalankan sesuatu yang positif. Tapi jangan memuji di depan anak yang lain. Apa kisahnya Nabi Yusuf dengan Benyamin wa Habuhu itu? Karena Yusuf yang selalu didekati, nampak dikasih oleh ayahnya, akhirnya timbul rasa cemburu. Demikian juga. Ini juga masalahnya peka lalu kemudian apa ini saya katakan bahwa bagaimana sesungguhnya mengelola persoalan-persoalan yang sebagaimana tadi dikatakan itu satu sisi orang tua itu punya harga diri walaupun sudah tua tapi bukan hanya harga diri tapi sensitivitas yang sangat luar biasa umpamanya apa Kalau kita itu anak tidak pandai-pandai peka perasaan kita. Omongan yang hanya sedikit saja itu bisa menyakitkan orang tua. Kenapa? Ya, satu, psikologi orang tua itu. Gitu, pertama, dia sudah merasa atau dia adalah hidup pada posisi di mana si anak dulu uh, uh, tidak hidup. Maksudnya apa? Dia menangi zaman yang lebih dahulu maka konstruk pemikirannya cara berpikirnya akan berbeda dengan si anak mana yang sekarang itu cerdas-cerdas tapi kadang-kadang itu menyakitkan ngatur sama bapaknya itu wah jangan gitu jangan pakai ini siapa yang direkam itu ibunya ya dia ketika mengungkapkan itu dia berperilaku seolah-olah apa yang dari ibu itu betul nah, inilah maka kemudian sulitnya pembinaan keluarga dalam konteks menata ahlakul karimah di antara hubungan itu, maka apa? ibu yang baik harus juga didukung oleh ayah yang baik. Ayah yang baik tanpa dukungan ibu yang baik belum tentu menciptakan harmoni dan juga pendidikan ahlak yang baik. Jadi harus kompak. Apa? Ternyata menurut studi dikatakan bahwa Pengaruh orang tua terhadap anak. Dalam studiannya, Balita, gitu, di bawah usia 5 tahun, peran ibu jauh lebih dominan. Nyapa? Yaitu ya, tadi. Bahkan minta disuapin, mau ke kamar mandi, minta dimandiin, dicebukin, dan seterusnya. Sangat tergantung. 6-13 ternyata, peran ibu dan ayah itu sudah seimbang. Jadi, jangan ketika anak usia yang sudah segitu, ayah ini pergi, pergi, pergi, tidak menyapa. Akhirnya apa? Lama-lama dia nanti timbul rasa kebencian kepada ayah. Ada kasus, seorang anak kuliah di Kota Malang. Ayahnya di luar negeri empat tahun baru pulang karena kerja tapi mungkin ya mungkin mungkin ya bagaimana tidak tahu gitu, apa, bagaimana apa sebabnya satu ketika ayah itu datang ingin menjumpai anaknya yang sedang kuliah di Malang ini gitu. lah anak ternyata ketika diberitahu oh Ayahmu datang nak ini dari luar negeri, kamu dibeli ini nih. Lu tidak mau ketemu itu, ndak mau ketemu itu. Bukannya gembira datang. Kenapa? Itu misteri. Belakangan baru diungkap bahwa ternyata si ayah ini sejak anak itu, gitu, you know, belum lahir sudah pergi, lalu nen tidak pernah menjalin hubungan kasih sayang kepada si anak. Akibatnya apa? Dia marry sama teman-temannya, ayahku kok enggak pernah datang sementara ayahnya temannya dia begitu datang. Dia waktu ada uh, wisuda misalnya, waktu di SD itu di wisuda datang lalu mengantarkan pergi ke sekolah, menyambut ketika dia sedang. Lah ini ayahnya enggak ada. Sehingga apa? Maka anak menjadi split personality dalam satu dia baik Kepada ibu tetapi memiliki dendam. Atau barangkali karena setiap dia eh, bersama dengan ibunya eh, diajak guncing ayahnya. Bisa juga seperti itu. Karena kasus keluarga juga ada yang seperti itu. Nah. Mak Asyirah Muslimin. Yang selanjutnya. Umur 14 sampai 18 peran ayah lebih dominan. Maka pada usia puber bahwa ibu di mata anak mulai menurun maksudnya apa? ketergantungannya sudah berkurang nah disinilah ayah harus bisa mengisi jangan sampai kemudian si ibu berkesimpulan kecuali kalau ibunya berhasil menanamkan nilai-nilai ahlak tetapi secara psikologis dia tidak perlu lagi Sudah bisa ini, sudah bisa itu, dan sebagainya Jadi Artinya apa? Kalau pada usia sebelum itu Ibu sangat berwibawa di mata anak Tetapi kemudian ketika Kewibawaan bukan berarti menghilangkan Rasa bakti kita kepada orang tua Tidak, tetapi ini secara psikologis Oleh sebab itu Ibu biasanya Akan cenderung Kurang bahagia ketika melihat Anaknya tidak lagi memerlukan Padahal Pada saat Seusia berapapun anak itu Ibu selalu Menganggap bahwa Ia adalah bagian daripada Dagingnya Yang selalu harus diatur Selalu harus diperhatikan Ma'asirul muslimin Ini penting Menggabungkan tentang bagaimana Hukumnya kita berani kepada orang tua Dengan hukum dunia Dimana seharusnya orang tua membuat satu keluarga yang harmonis harus apa sama-sama dijalankan dari dua pendekatan dan dari dua sisi. Nah. Selanjutnya kisah yang berikut ini adalah merupakan kisah yang diriwayatkan dalam beberapa hadis. Salah satu diantaranya adalah e, Ibnu Hajar. Menjelaskan dalam kitab Azza Wajir Tentang betapa orang tua memiliki Satu wibawa di mata Allah sangat kuat Sehingga seseorang menjelang kematian Tidak mampu mengucapkan La ilaha ilallah Hanya karena ibunya tidak riduh Ditelusuri melibatkan kanjeng Nabi Ternyata penyebabnya satu Si anak ketika sudah punya istri Perhatiannya lebih fokus kepada istri daripada ibu Dan itu membuat ibu tidak ridho Sehingga menyebabkan anak yang menjelang mati Yang namanya sahabat al ini Tidak mampu mengucapkan La ilah sebagai kalimat terakhir sango untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga agar kita diberi kekuatan untuk tetap menjalankan agama ini di tengah-tengah keluarga, mampu mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia sebagai bekal untuk beramal dan beribadah. Dan mendapatkan ridul Dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin Ya Robbal Alamin Wallahul muafiq ila akwami tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh